ya koleksi VCD original New Palapa dan jangan lupa beli produk Perdana Records Surabaya yang asli loh Rek. Jangan yang bajakan. Pesannya Wiwi satu lagi, jangan upload MP3 sama videonya. Ya, beli beli beli beli beli. beli.